Allahu Akbar. In dululilladhi, la ilaaha la ilaha khairu. Inna ahadukum layak malu di amali halin jannah. Hatta ma yakum, layak na kuwa layak hat ilan jarak. Layak beriku ma lehil kitab di amali ahli nan hatta ma bainahu wa bainaha illa tirah fa yasbiqu alayh alkitab fa ya'malu fi amalihi aljannah fa yataqulaha di setiap judulnya hmm. tentang penciptaan manusia. Oh. manusia tentang penciptaan manusia baik dari nama Abu Abdurrahman. Nama dunianya Abu Abdurrahman ya. Abdullah bin Mas'ud Masudin itu sahabat Abdullah bin Mas'ud Rasulullah anhu. Kala dia berkata hadasan Rasulullah sallallahu alaihi kepada kami sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Jadi Ibnu Masud mendengar hadis ini langsung dari siapa? Dari Rasulullah. Tidak dengan perantara. Warshadikul Masjubu dan dia adalah, beliau adalah shodik. Apa itu shodik? Orang yang jujur, ya benar. Ya. Shodik artinya orang yang jujur atau benar. Al Masjubu itu yang dibenarkan. Beliau adalah orang yang benar dan di benarkan Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna ahadakum Sesungguhnya ahadakum itu salah seorang dari kalian. Itu maksudnya lah Manusia. Yu jama'u quruhu dikumpulkan penciptaannya di dalam ummihi di mana? Di perut Ibunya, itu di rahim ibunya. Di manusia itu tercipta mulanya di, dari dalam kandungan, di rahim ibunya. Selama berapa lama? Kata Rasulullah, arba'ina yaman. Selama berapa? Empat puluh hari. Nutfatan dalam untuk apa? Nutfa, nutfa itu. Apa? Sepepes? Nanti? Istirahat. Aynat. Semayaku Allah akan mislah darikah, kemudian dia menjadi alaqoh, segumpal apa? Darah. Ya. Menjadi segumpal darah mislah darikah, iaitu seperti itu juga, iaitu selama berapa? 40 hari berarti sudah berapa hari? Sudah 40 dengan ya 40 tambah 40, berapa? 80. Sumaya kunnu muddatan mitsla zalika. Kemudian dia menjadi segumpal daging. Seperti itu juga berarti 40 hari, berarti sudah berapa? 120 hari. Ya kan 40 dikali berapa? 3. 120 hari. Berarti berapa bulan? Empat bulan Jadi setelah empat bulan Di dalam kandungan Diutuslah Kepada Apa tadi Kepada sekumpal Jadi yang tadi Al-malakowe itu malaikat Jadi setelah empat bulan atau setelah 120 hari diutuslah Pak. malaikat ya Siapa nama malaikatnya tidak disebutkan Fayannuhu bi ruha maka malaikat itu meniupkan malaikat itu meniupkan kepada bang segumpal daging tadi apa yang ditiupkan ruh ya ruh wayu marobi arba'i kalimatin dan dia diperintahkan untuk mencatat ini, empat apa? empat kalimat yang pertama bi katbi rizqih yaitu malaikat itu setelah 100 20 hari kemudian ditiupkan ruh kemudian dia diperintahkan untuk mencatat apa yang pertama mencatat apa Rizkinya Mencatat apanya Rizki nya Rizki ini luas ya Segala yang berkaitan dengan Rizki Luas ya. Itu yang pertama Kemudian yang kedua apa? Wa ajali Yang dicatat setelah Rizki Atau selain Rizki apa? Ajal Ajal itu apa artinya akhir hidupnya, ya. Orang itu kapan matinya, umurnya berapa, di mana matinya. Yang ketiga, wa amalihi artinya, dicatat, artinya, amalnya, itu yang berapa? Tiga ya. Rizki, ajar, amal. <tuh> Semua amalannya itu sudah tercatat. Sebelum dia dilahirkan Kemudian yang keempat Yang terakhir Ada dua kemungkinan Orang Orangnya akan dicatat Apakah setelah akhir hidupnya nanti Selama dia menjalani hidup ini Pada akhirnya dia termasuk orang yang Syaki yaitu lah, Celaka ya, Yang tidak berhasil Gagal Atau dia orang yang Berbahagia itu yang sukses. Ya. Nah itu empat hal ini sudah dicatat. Kapan? Setelah 120 harinya. Ini yang disebut dengan istilah apa? takdir umri. Takdir apa? umri. Takdir itu ada bermacam-macam. Ada takdir yang sudah ditulis di lauhul makhud, ya. di lauhul makhud maka itu tidak pernah berubah. Ada takdir yang ditulis di mana? di Ketika malaikat diutus ini Namanya takdir adalah umri Kapan ditulisnya ya? Hanya sekali saja seumur hidup Sebelum dia dilahirkan maka ditulis Dicatat Kemudian ada kata Rasulullah SAW <tuh> di, la <bayubu> ya. di sini Rasulullah SAW akan bersumpah Ya dengan menyebut nama siapa? Nama Allah Kallahi ya. <tuh> demi Allah <tuh> Yang tidak ada ilah Tidak ada sesembahan yang benar selainnya Kalau Nabi bersumpah berarti ini perkara yang sangat penting ya, Perkara yang sangat penting harus kita cangkang dengan baik apa kata beliau? Inna hadaum. Sesungguhnya saran-saran dari kalian bisa jadi layak malu, maksudnya diantara manusia. Bisa jadi ada orang layak malu beramal di akhirat jannah, yang dia benar-benar mengerjakan amalan apa penduduk. Sobra. Orang ini atau orang itu mengerjakan amalan apa penduduk. Kalau amalan penduduk surga itu Amal yang bagaimana Amal yang baik ya, Amal yang tak ada Amal sore Hatama <tutuk> yakuna Yakuna atau yakuna disitu Yakuna Hatama <tut> yakunu Bainahu bainah iladira'un Orang ini Senantiasa mengerjakan Amal-amal penduduk apa? surga Sampai Jarak antara dirinya dengan surga tadi eh dengan apa surga ya. tidak tersisa kecuali apa zira satu hasbah tidak tersisa jarak antara dia dengan kematian maksudnya kecuali satu hasbah saja ini sebentar saja sebelum kematian itu tiba fa yasbiku alaihil kitabu maka sudah mendahului catatan Nasibnya, ya, artinya sudah tertulis dalam takdir dia berubah di akhir hidupnya. Faya malu bi'ah malik ahlin nari. Tadinya dia suka beramal dengan amalan penduduk surga, maka menjelang akhir hayatnya dia melakukan amalan apa? Faya malu bi'ah malik ahlin nari. Dia melakukan amalan apa? Penduduk nara. Berarti amal yang, bagaimana? Yang jelek, yang jahat ganjar, maksiat, dosa, kekafiran. Faya dekulaha maka gara-gara awal itu tadi dia pun masuk mana? Ke dalam neraka. Berarti awalnya baik, akhirnya apa? Lah? Jelek. Ini yang disebut dengan apa? Suul khatima. Akhirnya jelek. Kemudian beliau kasih gambaran yang lain. Wa inna hadarum Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian naya'malu bi'amali ahdina. Ada orang yang melakukan amalan apa? Amalan penduduk neraka. Berarti amal yang gimana? Jelek, jahat, dosa saya masih. Itu kan orang Hada maya kunubainahu wabainahu iladiroon sampai-sampai tidak tersisa jarak antara dia dengan neraka, iaitu kematian, maksudnya, kematian pintu menuju neraka. Tidak tersisa kecuali satu harta. Fyaksbiku alaihi kitab, maka sudah mendahului catatan takdirnya. Fyak malu dia berubah sebelum kematiannya dia melakukan amalan penduduk apa? Syurga. Al-Kata'atan Keiman Al-Soleh Faya dekulaha Sehingga dia pun masuk apa? Ke dalam Surba Inilah disebut dengan apa? Husnul Khotima Adis sini ada yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dan juga para imam yang lain Ya, jadi sebenarnya di sini banyak sekali faedahnya. Kalau kita ringkas, ya yang pertama di sini berisi tentang apa? E, tahapan penciptaan manusia. Karena manusia itu diciptakan di dalam apa? Rahim ibunya. Tadi berapa? 40 hari dalam bentuk setetes mani, 40 hari dalam bentuk segumpal darah. 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal apa? Jadi berarti 120 hari ya. Baru setelah itu dihidupkan apa? Ruh. Nah, ya. diantara faedah yang bisa kita dapat dari di sini, kalau janin, janin itu kalau umurnya belum 4 bulan, tidak dihukumi sebagai manusia. Ya, jadi kalau ada janin, hukumnya belum berapa? Belum 120 hari. Maka dihubungi belum menjadi manusia. Artinya kalau dia keguguran kandungannya sebelum usia kehamilan 4 bulan. Maka dia tidak dimandikan, tidak dikavani, tidak di sholat. Sholat itu sholat ya? Ya, pokoknya tidak sholat jendal Karena dia tidak dianggap manusia. ya. Sebelum 4 bulan dia belum, statusnya belum apa-apa? Belum manusia Jadi kalau dia meninggal Kubur, ya kekuburan kandungan Sebelum 4 bulan tidak dimandikan itu? Janinnya itu Tidak dikabani, tidak disolatkan ya, Karena dia belum dianggap manusia Sehingga Kalau misalnya Usia kehamilannya Atau janinnya itu 4 bulan Kemudian dia ke keguguran Maka dia dewa dikafani di kafan di Setelah usia Empat boleh Seratus dua puluh hari Kemudian ada yang lain yang bisa kita ambil dari hadis Tadi Hadis ini menunjukkan bahwasannya Ada malaikat yang khusus Dia ya, diutus Untuk apa menyukarkan ruh setelah umur janin itu berapa? 120 hari. Ada sini juga menunjukkan bahwasanya keadaan manusia itu sudah ditulis ya. Apa yang dialami oleh seorang itu sudah ditulis, sudah dicatat. Kapan? Sejak dia itu di dalam orang kamu. rezekinya tadi, amalannya, ajarnya dan bagaimana dia apakah orang yang bahagia orang yang sengsara. Ya perkara seperti ini wajib kita imani. Ini perkara ghaib. Makanya tadi di awal sudah ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud dan ya Rasulullah SAW alaihi wasallam itu as-sadiq al-masduq, yang jujur dan dibenarkan. Kenapa? Karena di sini berbicara masalah ghaib. Masalah goib itu tidak bisa diperoleh kecuali melalui apa? wahyu. Jadi kita harus benarkan. Ya. Nggak ada ruang bagi kita untuk apa namanya beristiha dan sebagainya. Ini tinggal diterima saja. Ini karena ini sekedar berita ya. Yang dulu kan sudah disebutkan. Di antara konsekuensi iman kepada Rasulullah SAW, mari sudah disinggungkan setelah ini. Yang pertama harus mengimani beliau, ya. Yang kedua melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan yang ketiga apa? membenarkan sabdanya buat kita. Jadi semua yang dikabarkan oleh Rasulullah, Salah, baik yang berkaitan dengan perkara goip di masa silang, ya, atau goip di masa sekarang, atau goip di masa yang akan datang, semuanya harus kita, pak, benarkan. Makanya di sini tepat sekali. Ibn Mas'ud Radhiyallahu Anhu menggunakan apa namanya kata-kata sadiq al-mustuqy ya, supaya orang itu tertanam imannya dulu sebelum dia dengarkan hadis ini dia ingat Rasulullah SAW itu asyhadik orang yang jujur tidak pernah berbohong tidak pernah berdusta makanya kalau kita belajar ilmu hadisnya di sana ada sebab-sebab kenapa di situ ditolak atau tidak diterima? Di antaranya kerana perawi-nya atau periwayatnya orang yang suka lah berdusta. Itu hadisnya lah, ditinggalkan. Ada misalnya orang yang suka berdusta, walaupun tidak mendustakan hadis nabi, dia tidak berbohong, dia tidak mengeluarkan hadis palsu, tapi dia suka berdusta di hadapan manusia, maka orang seperti itu hadisnya lah ditolak. Hadisnya doa. Rasulullah SAW orang yang paling jujur dan juga dibenarkan karena beliau tidak berbicara kecuali berdasarkan apa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat terkenal kisah yang diriwayatkan oleh para ulama tentang apa kisah isro dan Mi'raj Ya dari Rasulullah SAW itu dalam satu malam bisa melakukan perjalanan dari mana? Dari Mekah ke Baitul Magdis Kemudian ke mana? Sidratul Muntah ya. Dalam waktu satu malam Nah di zaman itu belum ada pesawat Tidak ya. bisa orang itu dari Mekah ke mana? Baitul Magdis dalam waktu yang singkat Maka orang-orang Arab ketika itu Menduskakan berita yang dibawakan oleh Rasulullah Maka dikatakan oleh Abu Bakar Syedik, bahkan saya membenarkan beliau lebih daripada itu. Saya membenarkan bahawa Wahyu turun kepadanya pagi dan sore. Makanya Abu Bakar Syedik mendapat gelar apa? As Syedik, iaitu yang membenarkan. Terima kasih. Okay. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi Hadis ini menunjukkan bahawasanya Menerangkan Besarnya hikmah Allah Subhanahu SWT Allah Subhanahu SWT memiliki sifat Hikmah Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, Dan segala sesuatu, segala perkara Di sisi Allah Subhanahu SWT Itu ada ajal Manusia adalah Ajal Ajal sudah ditetapkan ajal, rizkinya bagaimana, amalannya bagaimana, nasibnya bagaimana, sudah ditulis. Ya. Tidak ada yang bisa mendahului, ya. kalau sudah ajalnya tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa lah diundur. Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. semua itu ada ajal. Saya tampakkan di sini Tentang iman kepada takdir ini ada empat bagian ya. Mungkin sudah pernah menulis sampingan. Iman kepada takdir ini ada empat bagian Yang pertama yaitu mengimani ilmu Allah Mengenai iman apa? Ilmu Allah yang azali Ilmu Allah yang azali Yaitu Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi Sebelum terjadi apa? Allah mengetahui Segala sesuatu yang terjadi apa? Sebelum sesuatu itu apa? Terjadi Dan Allah juga Tahu Apa-apa yang tidak terjadi Seandainya Terjadi Bagaimana dia Terjadi Hah. Ini benar ya Bulatul sawat ya Barulah seperti itu Allah itu mengetahui bahwa sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya sesuatu yang tidak terjadi. <susuk> <sukur> <Susukur> Hei, oh, saya bilang. Allah itu, eh, pertama, kita mengimani ilmu Allah yang azali. Apa itu? Yaitu kita mengimani Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi sebelum terjadi nah, jadi semua yang terjadi ini Allah sudah tahu sejak kapan? sejak dulu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Allah sudah menulis takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ditulis jadi Allah sudah tahu sejak dulu ilmu Allah itu azali tidak sebagaimana keyakinannya orang Allah kodariya. orang kodaria mengatakan Allah itu tahu setelah perbuatan itu terjadi jadi ya, sudah, sudah pernah diulas ya. Kemudian Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, gitu ya. Baik. Jadi Allah itu ilmunya meliputi apa? Segala sesuatu dan ini banyak sekali dari. Jadi yang pertama Kemudian yang kedua Beriman kepada takdir itu juga Mencakup iman kepada Alkitabah Alkitabah itu artinya pencatatan Apa artinya? Pencatatan Apa maksudnya? Yaitu Allah sudah mencatat Menulis Memerintahkan pena takdir Untuk menulis Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sejak kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Innallaha qadamaqadirul khalaiqi qabla ayakhluqas samawaati wal ardhi bikumsina alfasanaati. Sesungguhnya Allah SWT telah menulis, ya? Artinya Allah memerintahkan kepada pena, uktu, Tulislah. Penanya bertanya, "Apa yang saya tulis?" gitu kan. Kata Allah tulislah segala sesuatu yang terjadi yang di alam semesta itu namanya apa alkitab semua yang terjadi ini sudah ditulis sudah dicatat di mana di lahol mahfud dan apa yang ada di lahol mahfud itu tidak akan pernah berubah tidak pernah berubah. Kemudian yang ketiga yaitu kita mengimani masyaah. Masyaah itu artinya kehendak. Kita mengimani apa? Masyaah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini terjadi dengan apa? Kehendaknya. Semua yang terjadi di alam dunia ini terjadi dengan apa? Kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Kemudian berkaitan dengan kehendak ini, kehendak itu ada dua macam. Nanti insya Allah ada puisi ya, mungkin jam 15 menit lagi. Tapi soalnya dari pelajaran yang sebelumnya, bukan dari ini. Jadi kehendak itu ada berapa? Dua. Yang pertama disebut dengan Irodah Kauniyah Disebut adalah Irodah Kauniyah Kalau kita terjemahkan Irodah Kauniyah itu kehendak alam Irodah Kauniyah itu kehendak yang bersifat apa? Kauni itu alam Yang kedua namanya Irodah Sariyah Irodalah syariah Atau kehendak syariah Kehendak agama Dua macam kehendak ini milik siapa? Allah SWT Bagaimana menggambarkannya? Irodah Kauniyah itu segala sesuatu yang terjadi Di alam dunia, maka itu Dikehendaki oleh siapa? Allah. Adanya Iblis Dikehendaki tidak oleh Allah Dikehendaki Adanya maksiat Dikendaki tidak dikendaki. Tapi dicintai tidak Tidak Nah itu namanya apa? Iroda Kaunia Jadi Iroda Kaunia itu mencakup segala sesuatu Yang terjadi di alam Semesta Baik sesuatu itu baik Maupun apa Buruk, taat maupun Maksiat ya? Tauhid maupun kesirikan Iman maupun Kekafiran semuanya dikehendaki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua yang dikehendaki itu Dicintai apa? Ya. Nah, yang kedua tadi, sila dasar syariah itu Allah menghendaki sesuatu dan mencintainya. Dan apa? Mencintainya. Misalnya orang beribadah, orang bertauhid, melakukan ketaatan, maka itu iradah apa? Lah syar'iah. Kita gambarkan sederhana, seperti misalnya Abu Bakar. Abu Bakar ash itu berdasarkan iradah syar'iah dia itu menjadi orang yang taat dan juga berdasarkan iradah kauniyah. Lah, Paham ya? Secara kauni dan secara apa tadi syari Abu Bakar Al Siddiq dikehendaki menjadi orang yang taat, ya kan? Bukti apa? Abu Bakar Al Siddiq taat, ya kan? menjadi sahabat yang terbaik, beriman. Iaitulah ya imannya Abu Bakar Al Siddiq itu terjadi dengan dua iroda, iroda kauniyah dan iroda syariah. Tuh, kita lihat contoh yang lain, Abu Jahar. Abu Jahar kalau kita tanya abu jahal itu kafir atau beriman kafir jelas ya abu jahal itu secara kauni di kehendaki apa kafir secara syari di kehendaki kafir tidak apakah Allah ada ceritanya satu orang siapalah gitu oh kamu gak apa-apa kafir gitu. <laughs> ada? Nggak ada semua orang itu wajib beriman ya, kan berarti secara syar'i Abu Jahal itu digandengkan beriman berarti pada diri Abu Jahal hanya ada berapa irada satu itu irada kauniyah dia dikehendaki menjadi kafir tapi dia juga dikehendaki menjadi beriman cuma sayangnya dia tidak mau Primanya, kan? nah, secara agama Berdasarkan syariat Abu Jahal itu dikehendaki Diperintahkan untuk beriman Tapi Abu Jahal bagaimana? Tidak mau berarti Pada diri Abu Jahal hanya ada satu Herodah. Ada Herodah Dia tidak mau taat Kepada Herodah Nah pertanyaannya Abu Jahal dicintai tidak? Tidak dicintai Karena pada dirinya hanya ada satu Iroda, iaitu iroda alnia. Dia tidak mengikuti iroda Syariah Berarti dia tidak Diciptakan ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, terus apa hikmahnya ya. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan adanya kejahatan dan kemaksiatan dan orang seperti Abu Jahal itu, tidak ya, pasti adalah hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hikmah yang sangat besar. Ya. Tidak mungkin Allah menciptakan suatu tangga tanpa hikmah. Yang pasti satu, Allah itu Maha Adil, ya kan? Allah Maha adil. Tidak mungkin Allah menghukum seseorang kecuali karena kejahatan. Ya kan? Allah Maha Adil, tidak mungkin Allah memasukkan orang ke dalam neraka kecuali karena lah kejahatannya. Itu perkara yang jelas. Yang kedua, Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Allah. Bicara tidak mungkin Allah menempatkan sesuatu kecuali pada tempatnya. Kalau Abu Jahal itu kafir, Maka kafirnya Abu Jahal itu berdasarkan apa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keadilannya. Seandainya Abu Jahal itu masuk neraka karena kekafirannya itu pun dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak zalim kepada siapapun pun wa ma rabbuka bidullah dan RobMu tidaklah apa mendolimi hamba-hambanya. ya? Yang terakhir yang keempat, waktunya sudah habis. <tuh> yang keempat, yaitu kita mengimani apa? Al-Khulq, yaitu segala sesuatu ini diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, apakah itu manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, semuanya jin? semuanya ya. diciptakan oleh siapa allah swt termasuk di dalamnya apa yang dilakukan oleh manusia kita berbuat ya kan manusia berbuat tidak berbuat nah perbuatan manusia itu siapa yang menciptakan ya yang menciptakan perbuatan manusia manusia atau allah yang menciptakan perbuatan manusia, kita berbuat ya kan, untuk minum, makan. Perbuatan siapa? Manusia kan? Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan, "Wallahu qallabukum ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin kita yang berbuat tapi kok yang dikatakan menciptakan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, Karena apa? Karena manusia, ya, itu bisa berbuat kalau dia memiliki dua perkara. Memiliki apa? Dua perkara. Yaitu yang pertama apa? Ar, irada, kehendak. Manusia bisa berbuat kalau dia punya kehendak, ya, kan? Antum mau minum? Kalau punya apa? Keinginan, ya. Kalau enggak pengin minum gimana minum? Bebas. Ya, punya kah enggak? Yang kedua, yaitu kalau manusia itu punya la kemampuan al-qudrah. Ini penjelasan saya sendiri. Manusia itu bisa melakukan sesuatu dengan dua syarat. Apa yang pertama? Irada, kehendak. Yang kedua apa? Qudrah, kemampuan saya pengen orang itu ngaji misalnya kan, kapan dia bisa ngaji? kalau dia punya kehendak, keinginan oh uh, saya pengen ngaji, hmm. ya kan yang kedua punya? kemampuan maksudnya gue bisa jalan, bisa belajar bisa dengar, ya kan nah, kalau dia punya dua hal ini, baru dia bisa berbuat. nah sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan kehendak, dan siapa yang menciptakan kudrul, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang menciptakan sebab maka Allah yang menciptakan apanya? akibat apa ya? Karena manusia punya kehendak dan punya apa? kemampuan. Nah, kehendak dan kemampuan ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah yang menciptakan kehendak dan kemampuan, maka hasil dari ke kehendak dan kemampuan tadi adalah perbuatannya kan? Maka dikatakan Allah yang menciptakan hasilnya. Karena Allah yang menciptakan apanya? setiap Baik, yang terakhir Dan ini yang paling penting dari hari ini Yaitu wajibnya kita memiliki rasa takut dan harap Memiliki rasa takut dan harap Mengapa? Karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan ya Ada orang yang awalnya dia sibuk Ya banyak melakukan amal ketaatan, tapi pada akhir hidupnya dia menjadi apa? orang yang melakukan apa kejahatan, kemaksiatan. Akhirnya dia masuk kemana neraka. Maka ini menumbuhkan rasa lah. takut. Kalau ya. kita sekarang kita beramal soleh, kita ngaji ya kan, kita berdakwah, kita beramal sholat, Zikir dan lain sebagainya. Jangan kita merasa aman, jangan mentang-mentang ya. Wah, wow, saya sudah ibaratnya ini, wah wow, ini kalau urutan daftar calon penduduk surga ini wah wow, saya nomor satu. Jangan seperti itu ya. Makanya kepada Allah mengasiakan seperti saudara al Layak la yaktarul insanu bi Seorang itu tidak boleh apa? Terpedaya oleh amalnya. Seperti mana sudah disampaikan oleh siapa Ustaz? Habib Ira surga itu tidak senilai dengan amalan kita antum mau habiskan waktu 24 jam atau kalau misalnya antum bisa tambah itu jadi 25 jam ya. semuanya dalam ketaatan tidak pernah tidur, tidak pernah apa pokoknya semuanya ketaatan itu belum bisa membeli surga tidak seharga dengan surga ya. jadi seorang itu jangan apa namanya tertipu dengan amalannya jangan tertipu dengan amalannya Jтj. Nabi Ibrahim alaihissalam saja yang dikatakan sebagai lah kekasih Allah, dia sendiri takut apa berbuat apa lah bersirikan, buat <tuh> <tuh> junub <tuh> ni, baniya anak asnam, ya Allah jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari menyembah apa patung. Siapa yang berdoa Ibrahim, Ibrahim yang menghancurkan patung, dia sendiri takut kalau dia menjadi penyembah patung, ya. coba bayangkan seorang dai tauhid. Yang dia setiap hari mendawahkan Tauhid dan dia khawatir dirinya adalah termasuk orang musyrik. Nah, berbandingkanlah dengan kita, kita mungkin dakwah Tauhid saja tidak jelas, kan? Tapi sudah merasa aman, kayaknya sudah wah, no syirik no, sudah bersih kayaknya. Yang dikatakan oleh barang siapa yang tidak takut munafik dia itu orang munafik. Para sahabat saja orang seperti itu, seperti kata Ibnu Abi Mulai kah, saya bertemu dengan 70 orang sahabat ya. Atau 30, eh, 30 atau 70. Semuanya merasa takut dirinya tertimpa kemunafikan. Kalau para sahabat saja seperti itu, kira-kira kalau kita bagaimana ya kan? Kita kita ini seberapa persennya sahabat? <guluh> seberapa persen? Nah, jadi kita ini tidak pantas ya merasa aman. Wah, saya ini sudah Lolos, ibaratnya kalau ujian itu tanpa tes gitu Jangan seperti itu ya Jadi kalau kita belajar kok sampai seperti itu Ketahuilah itu ilmunya atau cara belajarnya salah Atau ustadznya ngajarnya salah Atau santrinya belajarnya salah Kalau membuat orang itu merasa aman ya Oh siapa yang salah? Oh semua orang lain yang salah Gitu yang lain tuh, yang salah siapa? orang lain semua yang salah, yang kita oh kita kan gak salah ini pelajaran yang keliru cara belajar yang keliru para sahabat, lihat para sahabat mereka belajar sehingga mereka bisa menilai diri mereka sendiri, sampai Umar saja ya kan, Umar saja tanya kepada siapa? Hudaifah apakah saya termasuk orang yang disebut Allah SWT termasuk orang? Nah, siapa itu yang bertanya? Umar Nah, kalau kita sampai merasa aman dari kemunafikan, aman dari syirik, maka ketahuilah berarti kita sedang tertipu. Kan orang sedang stres, sekarang orang sibuk bicarakan oh saya pula ditipu ya. <laughs> saya pula ditipu oleh muridnya. Kita katakan oh kita ini sering ditipu oleh amal kita sendiri. Kita merasa amal kita itu bisa menyelamatkan kita dari apa? dari neraka. Ini tertipu namanya tertipu. Baik. Kemudian juga hadis ini menunjukkan adanya kita itu memiliki apa? Di samping punya rasa takut, kita juga harus punya apa? Rasa harap. Jangan sampai rasa takut kita itu membuat kita apa? Putus. Astaga. Lihat orang ini yang digambarkan dalam hadis ini. Ada orang dia beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai menjelang kematiannya dia beramal apa penduduk surga. Jadi kita punya harapan. Ya sejelek-jeleknya orang dia harus punya apa? harapan. Makanya ada perkataan yang indah ya? dari Umar bin Khattab dia katakan laauna da'a munadin minas sama. Seandainya ada malaikat yang berseru dari langit, masuklah kalian semua ke dalam apa? Masuklah kalian semua ke dalam surga, kecuali satu. Jadi kata Umar, ya kan? Seandainya ada malaikat berseru di langit, ya. masuklah kalian semua ke surga, semuanya ke surga, masuk masuk, kecuali satu. Apa kata Umar? Allahoshit Tuhanlahuana. Saya khawatir satu orang yang enggak boleh masuk surga itu adalah saya. Siapa yang berada? Umar bin Abdullah. Dia juga katakan, seandainya ada yang malaikat menyeru di langit, masuklah kalian semua ke neraka. Gitu. Masuk neraka semua, masuk masuk. Kecuali satu. Apa kata Umar? Saya berharap larut jauh tuhan. Nah, saya berharap satu orang yang bisa masuk surga itu adalah siapa? Saya. Ya lihat bagaimana salahku salah itu dalam menerapkan hal ini jadi orang itu tidak terlalu takut tapi juga tidak terlalu berharap antara kedua-duanya makanya kata Imam Ahmad antara Khauf dan Raja ini harus ada dua-duanya seandainya timpang ada yang condong maka orang itu jadi binasa kalau dia terlalu takut nanti dia lah putus asa kalau dia terlalu berharap nanti dia lah merasa aman dari makar. Allah Subhanahu wa dia menjamin dirinya oh saya, ketika dia baca misalnya kan ada itu hadis yang menceritakan sahibul bitokok ada orang yang bawa kartu, ya kan? dia punya 99 catatan dosa, gulungan catatan dosa satu catatan dosa sejauh mata memandang, wah itu kayaknya saya, gitu. nah itu salah ya, kalau belajar saya harus seperti itu nah itu karena wah, terlalu besar apanya, roja jadi dua-duanya ini harus seimbang Nah, sebagian ulama mengatakan kalau orang itu sedang sehat Maka apa yang didominasikan Kalau orang sedang sehat kuat Ya tidak ada masalah Maka hendaknya dia mendominasikan apa oh, Rasa takut Kenapa Kalau dia dominasikan rasa takut Maka dia kalau mau bermaksiat itu apa? Mencegah ya kan Kenapa Karena dia dominasinya takut Orang sedang sehat Banyak harta ya kan Tidak ada masalah Semuanya lancar-lancar Bisnis lancar ya kan Gak pernah sakit, gak pernah masuk rumah sakit. Yang seperti ini gimana? Kata para ulama, hendaknya orang seperti ini mendominasikan apa? Rasa takut. Sebaliknya, kalau orang itu sering bermasalah, mungkin banyak penyakit, banyak utang, ya kan? Apalagi, pokoknya kena gempa atau gimana? Nah, yang seperti itu apa? Apalagi sedang mau meninggal? Maka hendaknya mendominasikan apa? Harapan, supaya tidak putus asa. Ya, jadi yang terakhir, yang terakhir saya sampaikan di sini. Mungkin sebagian orang menyangka, wah oh, ini kok aneh gitu kan? Ada orang yang tadinya beramal soleh, kok tiba-tiba di akhir hidupnya dia menjadi apa orang jahat? Kemudian masuk apa neraka? Mungkin orang mengatakan oh, kok bisa ya? Ya, maka dikatakan oleh para ulama, ketahuilah bahwasanya suul khutima itu tidak akan menimpa orang yang soleh apa? Lahir dan batinnya. Kalau orang itu secara lahiriah ya soleh, ya kan penampilannya soleh, ya? amalnya juga soleh, dan ingat batinnya juga apa? Soleh. Batinnya juga baik, akidahnya benar, ya. Tidak menyimpan kekafiran, kemunafikan, maka yang orang seperti itu tidak pernah ada ceritanya mengalami apa? Suul khotim ya, Jadi kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita tidak pernah seorang yang tapi kita juga takut ini. Kita juga harus takut. Ya. Betabanya orang yang tadinya soleh, orang yang tadinya baik, ya. bahkan mungkin dianggap ulama, bahkan mungkin membuat sebuah karya. Ya, ada sebuah kisah ya, seorang bernama Abdullah Al Koshim, dia membuat sebuah buku yang berjudul Asirah As bainal Islam Wal Wasniin, itu pertempuran, pertarungan antara Islam dan paganisme. Buku ini sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama orang ini sudah membeli surga dengan apa? Dengan karyanya. Karena dia membuat sebuah buku yang selengkap sampai berat 100 salama, membahas apa? pemahaman syirik, pemahaman kufarat. Tapi ternyata di akhir hidupnya orang ini gimana? Murtad. Dia justru membantah tulisannya sendiri. Akhirnya dia menjadi penganut pemikiran filsafat. Dia sendiri membela ajaran-ajaran apa? Kesirikan. Yang dulu dia memusuhinya. Padahal apa? Dikatakan orang ini sudah membeli surga. Dengan apanya? Dengan kitabnya. Ya. Makasih apakah di antara kita yang bisa merasa aman? Dari hafal Allah. Terima ya. kasih. Soalnya itu, ada. soal, soal, sudah. Ya. Saya, ya saya kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Sedikit saya terangkan untuk soalnya. Eh, minta satu lah, satu. Ya, yang lain dibagikan kan. Ya. Tapi di sini ada soal kuis ketiga mahat al-mubarok nilai benar semua 100 ya nilai benar semua 100 ya soalnya cuma ada 30 nah ya. ini ada a b c bisa dilihat dulu soalnya yang soal a ini benar atau salah benar atau salah nilainya 40 ada 20 soal berarti kalau betul nilainya berapa? 2 kalau salah 0 Gak ada minus Tolong ini soalnya dicermati ya, karena mungkin bahasanya agak, enggak <tuk> <tuk> bahasanya mungkin menjebak atau bagaimana ya. Apapun. Iya, jadi harus hati-hati ya, yang cermat ya. ya. Baik. Yang kedua B, jawab dengan singkat dan tepat. Ini juga jawabannya enggak panjang-panjang ya, ya secukupnya saja. Jadi kalau jawab itu enggak usah seperti orang isi pengaji ya, <tuk> <tuk> secukupnya saja. Baik yang C, uraian singkat ini juga singkat saja ya. ini insya Allah sebagian besar sudah untuk mendapatkan mungkin ada sebagian yang belum, ya tidak masalah ya. bisa untuk ngetes ya kan. ini yang persiapan, sudah mau mid semester ya. yang bukan peserta juga boleh mengerjakannya. nanti insya Allah ya nilainya 100 ada adilnya dari panitia ya. waktunya berapa ini? jam berapa sekarang? 9, ya maksimal 1 jam ya sampai jam 10 silahkan dikerjakan uh, close book ya di dragon book ini bukunya ditutup aja jangan lupa tulis nama alamat umur api saya kira itu mungkin dari saya terima kasih atas perhatiannya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh